Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallimu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu biha lana futuhal arifin Wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallimu ala Sayyidina Muhammadin Miftahibabi rahmatillah adadama fi almillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ahli wa sahbih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu dan para pemirsa semua dimanapun berada Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala Alhamdulillah sore hari ini bisa kumpul kembali di majlis ar raudah Dalam keadaan sehat sehah walafiah InsyaAllah yang sakit jadi sembuh yang sehat, langgeng sehatnya Amin Allahumma Amin Sore hari ini kita akan Mulai Niat nyambut bulan maulid ya, Niat nyambut bulan maulid Jadi kita akan Belajar tentang Baginda Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa Wasallam Belajar tentang cinta Rasul Belajar tentang keluarga Rasul Belajar tentang sahabat. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pertama Mencintai Nabi itu hukumnya wajib Ya mencintai Nabi itu hukumnya wajib Nah mencintai Nabi itu bagaimana? Ini banyak orang yang tidak mengerti Dianggapnya mencintai Nabi itu Cuma melaksanakan perintah menjauhi larangan Berarti sudah mencintai Nabi Memang betul melaksanakan perintah menjauhi larangan itu bagian dari mencintai nabi. Tapi cinta kan bukan itu. Contoh, ibu-ibu yang sudah punya suami, boleh saya nanya? Boleh. Jenengan disuruh suaminya masak, jenengan masak. Jenengan ya disuruh sama suaminya buatkan kopi, buatkan kopi. Jenengan dilarang suaminya keluar rumah, jenengan juga tidak keluar rumah. Pertanyaan saya, apakah itu sudah bukti cinta? Belum. Kadang itu bukan karena cinta, tapi karena kepeksa. <laughs> karena terpaksa. Ya, betul, betul. Ya. Ya, gamator paksa. Cinta itu apa? Cinta itu ya yunurut, tapi ada rasa. Ya, ada rasa. Itu namanya cinta. Seperti ibu misalnya sama anak Anak itu gak nyang Saak ya Godanya luar Biasa Tapi kalau anak udah nangis kejer ya lama-lama ibu tega atau gak tega Gak tega Akhirnya yo Ngepok-ngepok ya pok -pok, Digendong, diangkat, dihibur Dan lain seba sebagainya Kenapa? Karena ada cinta Jadi cinta itu Intinya rasa Cinta itu intinya rasa. Yang lain itu cuman bukti dan buah cinta. Bukti dan buah cinta. Jadi nurut itu bukti dan buah cinta. Bukan berarti kalau tidak nurut berarti tidak cinta. Kadang orang yang cinta itu enggak nurut kok. Kadang <tuh -tuh> Ya, kadang orang yang cinta itu tidak nurut. Kadang suka ngayel kadang suka ban bantah kenapa lupa lale, Yalah, lale. ya lah tergu. tergoda ya tergo tergoda makanya untuk cinta tidak disyaratkan harus bisa terus nurut harus bisa, bisa terus taat sehingga tidak berarti kalau ada orang yang Lupa, melanggar, lalai Kemudian dikatakan Dia tidak cint, cinta Contoh Ibu ya sholat Ibu ya puasa betul Ibu ya nguar zakat Ibu ya zikir Ibu ya ngaji Cinta tidak sama kancing Nabi Masa Salam? Cinta Tapi ibu yang ngerasani Betul kan? Guncing orang ju, juga Kadang kolo, kolo-kolo Yungapusi <laughs> Ya dusta gitu kan Dusta Kemudian uh, Ya kadang-kadang ya Kadang-kadang yodeng dengki Dengki itu apa? Punya niatan nikmat yang dimiliki seseorang Agar hilang Jadi temennya dapat arisan tuh Kadang yodengki Moga-moga hilang duit Nah ini namanya deng dengki temennya bisa beli motor gitu kan ya begitu motornya kesempret kesrempet gitu rasa nolnya ini namanya deng dengki kadang kita merasa bahagia dengan musibah yang yang yang ada pada diri orang lain itu bagian dari deng dengki dan kita seperti itu Yo, dengkinya ya sok muncul bohongnya ya suka mun muncul gunjingnya ya suka muncul kemudian ditanya apakah ibu cinta nabi cinta betul kan Cinta gitu ya Apakah ibu cinta Allah Cinta Lah kok begitu Ayo nah, ibu Pokoknya ya tetap cinta Cinta Artinya Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi Tidak menghapuskan Nama Cinta Sebab cinta itu Rasa yang ada di dalam Dada Tidak bisa dihapus sama Sama perbuatan yang berlawanan Gak bisa Meskipun Bisa dikatakan cintanya masih tipis Tapi nafsunya yang lebih besar Tapi cintanya itu tetap ada Tidak boleh dianggap tidak ada Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW saking cintanya kepada umatnya Kanjeng Nabi kan cinta sama umatnya Betul ya? Mana yang lebih besar? Cintanya Bapak Ibu kepada Nabi atau cintanya Nabi kepada kita. Jadi cintanya jenengan semua ini yang di sini maupun yang nonton tayangan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Sama cintanya kanjeng Nabi kepada jenengan semua kepada anda semua. Kira-kira besar mana? Besar cintanya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Betul. Ya. Berarti cintanya Nabi ini besarnya luar luar biasa. Lah besarnya seperti apa? Jadi orang itu kalau cinta gak peduli perbuatan yang dicintai. Itu baru cinta. Jadi cinta yang hakiki, cinta yang benar. Bukan cinta karena perbuatan. Kalau cinta karena perbuatan itu cinta palsu. Kalau orang yang ganteng dicintai. Udah tua, kakek-kakek, reot, peot. Cintanya hi, hilang. Cantik dicintai. Ketabrak, naudzubillah mendalik, mukanya rusak. Cintanya hi. Ila. Ini cinta karena perbuatan, cinta karena karena sifat. Ya karena si sifat. Orangnya baik, murah senyum dicintai. Begitu nikah orangnya perengutan, cemberut besengut Iya. Cintanya juga hi ila. Ini cinta karena si sifat. Nah cinta karena sifat itu cinta yang lemah. Nah cintanya kanjeng nabi kepada umatnya bukan cinta karena sifat, bukan cinta karena Sifat, tapi cinta karena karena umatku. Ya, cintanya kanjeng Nabi itu karena mencintai umatnya sebagai umatnya, bukan karena sifat-sifat sifatnya. Nah, cinta yang yang hakiki bukan karena sifat, tapi cinta karena zat, karena orangnya, karena orangnya. Nah, kamu tuh sudah disakiti begitu, kok masih mencintainya? Aku mencintainya bukan karena perbuatannya. Aku mencintainya ya karena aku cinta sama dia. Ya, yes, kadung tresna. No. Ya, udah terlanjur cinta. Cinta meskipun orangnya tuh perilakunya yang jengkelkan ya, enggak enak gitu ya. Tetap dicin, dicintai. Betul seperti itu? Ya, makanya kebanyakan orang tuh mencintai orang lain palsu cintanya. Ya, cintanya palsu. Palsu, ketika orangnya baik Dicintai, orangnya enggak baik Cintanya juga berpergi Kan begitu, tapi kalau cinta yang betul Karena Allah, cinta karena Allah Yang dicintai itu Orangnya gitu Orangnya mau baik, ya tetap cinta Orangnya enggak baik, ya tetap cinta Hanya saja ketika Orangnya enggak baik, wujud cintanya itu Dengan mendoakan, nasih hati Kan begitu ya, kalau orangnya Lagi susah dengan bant Bantu, nolong masih kaya dicintai, miskin ditinggalkan. Banyak, toh. Kaya, dideketin gitu. Masih jadi pejabat, masya Allah. Cedak, begitu udah nggak jabat, pada pergi, ini ya. Pergi dari dari orang tadi. Ini berarti cintanya pada jabatannya, bukan pada orang orangnya. Dan Nabi Muhammad SAW kepada kita semua mencintai kita karena kita ini umatnya, karena kita hambanya Allah, karena kita cinta sama Allah. Makanya perbuatan kita seburuk apapun kanjeng Nabi tetap cinta. Ebat ya? Kita ini tiap Kemis dilaporkan loh. Toorohu alaiyaa amal ummati disodorkan. Alkamal Rasulullah amal umatku itu ditunjukkan padaku. Kalau amalnya baik, aku ucapkan alhamdulillah syukur sama Allah. Kalau amalnya buruk, aku khusus mintakan ampun buat dia. Ya, kalau yang minta kenampun kanjeng Nabi kira-kira diampuni tak? Maka jenengan gak usah istighfar pun diampuni gitu kan ya? Terus gitu, gitu. Ya, ya tetap istighfar, ya tetap ist Artinya kanjeng Nabi sams karena cintanya kepada kita tiap dilapori dilapori umat amal umatnya jelek kanjeng Nabi tidak ngomong dasar umat jelek, ya nyakitin hati saya Laporannya masuk jelek jelek enggak kalau elek tak minta kenampun. Saya akan mintakan ampun buat dia Karena cintanya Rasul kepada kita Semua, ini berarti cintanya Biasa atau luar biasa Nah yang lebih luar biasa Rasul itu sudah bersabda Begini Syafa'ati Li ahlil gabair Min ummati. Sudah aku siapkan Pertolonganku, syafa'atku Pertolonganku, untuk umatku Yang dosanya besar-besar Nah, biasanya kita kalau ada teman yang masalahnya banyak Kita cinta atau nyingkir? Nyingkir <laughs> Kalau yang tidak punya masalah Tapi keuntungannya banyak, menyenangkan Kita de dekat Tapi kalau teman ini bermasalah Ya teman ini bermasalah Masalahnya macam-macam Kita justru me menyingkir Berarti cinta kita kan palsu Nah Kalau kanjeng Nabi Sassalam tidak begitu Justru umatnya yang paling banyak Masalahnya itu yang ditulung Nah, yang paling banyak masalah bukan di dunia di akhirat sana, dosanya banyak dosanya gede, masalahnya besar berarti kan masalahnya berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala akan disidang sama Allah dan kemungkinan besar masuk neraka, maka Rasul mengatakan aku sudah siapkan diriku untuk menolong umatku yang dosanya besar-besar yang dosanya besar-besar ini membuktikan kalau kanjeng Nabi itu cinta kepada kita luar biasa nah, yang jadi masalah nah kita cinta tidak sama kanjeng Nabi SAW Cinta, bisa ya ngomong cinta ya Emang wajib cinta kan Tapi rasanya udah dapat belum Ngomong cinta tuh roso, Rosonya dapat belum lah Rosonya apa, kangen Kangen, uh kangen Kapan ya bisa mimpi ketemu Rasulullah Uh pengen ketemu Rasulullah Kangen gitu Sudah punya rosok kangen tuh belum Jangan dijawab Kadang kalo babe Kadang-kadang gitu Kadang-kadang muncul kangennya Tapi banyak kadangnya Atau kolonya Bahasa Jawa ya Kira-kira Sering sering kangen atau jarang Kangennya ya. Kalau misalnya jarang-jarangnya itu Kira-kira berapa lama, ketika kangen itu berapa lama Lah kangen ini harus Ada orang cinta, itu ya kangen Kalau cinta gak kangen berarti Cintanya perlu didandani Cintanya perlu dibetulkan Makasih Jazakallah khairan, jazakil akhiran. Cintanya perlu di, dibetulkan. Kalau cinta kok kemudian enggak enggak pengin ketemu. Berarti cintanya perlu di, dibetulkan. Kalau cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi ya kangen. Ya. Cinta sama Rasul harus ada rasa kangen. Bib saya itu ya cinta Nabi, Bib. Tapi kok ya enggak kangen ya, Bib ya? Saya itu ya cinta sama Rasul, tapi kok enggak kangen ya? Apa yang salah dengan diri saya? Yang salah hatimu gak bisa ngerasakan Saya itu suka makan sate satir Tapi kok gak kroso ya Kenapa? Ilatmu Lidahmu bermasalah, Ditandani dulu Berarti hatinya bermasalah Lihat nah, terus bagaimana caranya biar bisa kangen Orang mau kangen tuh gampang kok, Diiling-iling lah kangen Ingat-ingat Ingat-ingat kebaikannya Rasulullah SAW Nanti bisa kah? Kangen Tahu kisahnya Kanjeng Nabi SAW Nanti bisa? Kangen Dan Yang paling gampang nyebut-nyebut orang itu kalau sering nyebut nanti kangen makanya biar gak kangen jangan disebut sebut, nanti kalau sering dengar ya, kesebut ya lama-lama kan, kangen makanya cara paling efektif mudah buat kangen, duduk yang khusyuk, kemudian bayangkan kanjeng Nabi SAW sambil salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa salli wa salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa, wa salli sambil, sambil nyebut Rasulullah sambil salawat diba, dibayangkan Ya emang kalau sekali dua kali enggak kroso. tapi dirasa-rasakan nanti sehari 100 kali, besoknya 100 kali, besoknya 100 kali. Tapi betul-betul duduk lo ya. Betul-betul duduk, duduk, bayangkan. Itu insya Allah, ya sebulan ya kroso betul. Ada rasa kah? Kangen. Nah kalau udah punya kangen enaknya apa? Ya kalau mau tidur tuh ya pengennya ketemukan Jeng Nabi. Naruk bantal tuh udah pengen. Ya Allah moko-moko nanti bisa mimpi nah sekarang aja nak naruh bantal nggak mikir gitu kok. pokoknya piye cara ini soturu prok gitu nggak ada rasa pengen ketemu Rasulullah salah kangen jadi harus ada rasa kah kangen kemudian uh, selain kangen orang cinta itu hatinya mudah tergetar kalau ingat atau mendengar sesuatu yang berhubungan dengan kekasihnya contoh Ibu kok cinta pada pada seseorang. Terus disebutkan dia baru saja datang, langsung Atika, ya, ker? gitu kan ya? Nah, oh ya, yeah. betul kan? Atau pamannya baru saja main ke rumah saya, ker? Kerungu pamannya aja mak, ker? Karena berhubungan dengan orang yang dicintai. Atau ada orang kok gendong kucing. Kita nah, ini kucingnya siapa? Kucingnya dia, ker? Ya dengar kucingnya aja, ker? Nah ini punya gerk, ini apa nih bahasa Indonesia ini. getaran hati ya getaran hati karena karena disebut karena ada sesuatu yang berhubungan dengan yang dicintai itu tanda-tanda cinta tanda-tanda cinta maka kalau cinta sama kanjeng Nabi SAW kemudian kok disebutkan nama Rasulullah gak gerk. gerk ya berarti hati kita ini perlu digogrokan hatinya parah kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah SAW disebutkan keluarganya Rasulullah kok nggak keret ya berarti pak parah kemudian disebutkan sahabatnya Rasulullah kok nggak keret berarti hati kita pak parah Insya Allah selama rebu-rebu ini dan rebu-rebu yang akan datang kita akan belajar kisah orang-orang yang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saya mulai contoh kisah yang yang gampang dulu ya Cerita ini udah saya ulangi ratusan kali. Udah saya sampaikan ratusan kali. Ratusan kali. Ya mugo-mugo. Saya ulang lagi ini. Tetap seger. Beberapa tahun silam. Saya lihat di televisi Palestina. Lewat parabola ya. TV Palestina. Ada seorang ustad. Di pengajian gitu. Pengajiannya dikit yang dengar di ruangan. Disiarkan di TV Cerita kalau dirinya barusan pulang haji. Ya pulang haji. Nah dia beliau ini menceritakan perjalanan berangkat hajinya. Beliau bilang, saya ini berangkat haji mimpin rombongan dari Palestina. Nah jamaah ini berangkat dari Palestine ke Madinah dulu. Nah di rombongan saya itu ada nenek-nenek umurnya 70 tahun lebih. Nenek-nenek ini sakit tumor, tumornya beratnya 2 kilo. Ya di dalam ini 2 kilo. Nah, keluarganya itu sudah pamitannya, pamitan berangkat mati. Jadi titip ini nenek saya. Jadi sudah tangisan. Tidak mungkin balik gitu ya. Tidak mungkin balik. Tumor 2 kilo kok. Berangkat haji. Akhirnya kami berangkat haji. Sampai di Madinah, semua istirahat. Karena sampainya itu ma, malam. Tidak tahu kok jam 2 malam. Nenek-nenek yang, ya, yang lemes itu. Itu jam 2 malam gedor kamar saya. Katanya Ustadz tadi. Duk-duk-duk-duk-duk. Tunjukkan sama saya Rawdoh itu mana? Saya sudah kangen sama Rasulullah SAW. Itu nenek yang lemas jadi segernya luar biasa. Karena kangennya cintanya pada Nabi Muhammad SAW. Yang akhirnya diantar ke Rawdoh. Nah katanya Ustaz tadi ketika saya ke Rawdoh, saya dengarkan suara syair-syair pujian kepada Nabi itu yang disampaikan oleh banyak jamaah Haji di antaranya dari orang-orang Indonesia. Ya. Orang-orang Indonesia itu mengucapkan syair pujian pada nabi dengan syair yang yang indah sekali. Eh sholawat Badar Yang dibaca. Bi al-Badri ya Allah sholatu Allah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah, salamullah, alayasin, habibillah. Ini orang-orang Indonesia baca salawat itu, katanya ustaz tadi kan ya, dengan dengan lagu yang enak. Nah, terus dia cerita, dia cerita di Palestina ini ada satu kampung, ada satu kampung yang di kampung itu E, dikuasai oleh orang-orang Israel. orang-orang Israel. Jadi yang mau masuk maupun yang keluar harus izin atas izin penjagaannya ya, atas izin penjaga Israel. Nah, hari itu ada satu orang dari muslim yang tinggal di kampung tersebut mau kulaan e, minyak. Minyak zaitun ya kulaan minyak zaitun. Bawa truk, bawa truk keluar. Kemudian pulang bawa minyak Zaitun yang berdream-dream banyak gitu. Sudah mikir nih nanti kalau dijual satu dream untungnya sekian. Sementara untuk beli itu modalnya utang. Modalnya utang. Mau masuk kecegat sama penjaga. Kecegat sama penjaga dihadang dihadang penjaganya. Kemudian penjaganya mengatakan begini. Kamu boleh masuk bawa dream-dream Zaitun ini syaratnya satu apa syaratnya tak bayar jangan khawatir ya jangan khawatir tak bayar oh kami nggak butuh bayaran kami nggak butuh bayaran nggak butuhmu apa bayarannya mudah nggak usah nguarin duit terus seru ngapain bayarannya kamu caci Nabi Muhammad SAW kalau kamu caci nabimu nanti kamu boleh masuk kalau kamu nggak boleh nggak mau nyaci nabimu maka kamu harus menurunkan dream dream ini kita akan buang di jalanan minyak zaitunnya semua katanya Muslim yang ada di kampung tadi ya Mengatakan silakan kalian buang semua minyak zaitun tadi Saya enggak peduli Dan saya tidak akan caci kekasih saya Nabi Muhammad wa salli wa salli wa Akhirnya betul Diturunkan dream-dreamnya dibuang Tadi Muslim ini masuk mobil Pulang kampung Berangkat bawa uang Pulang bawa truk kosong Uangnya ha, habis Sampai di rumah Ya dia udah pikir nih, wah nanti istri saya gimana? Nanti bayar utangnya gimana? gitu kan mikir. Begitu nyampe di rumah, istrinya bukakan pintu dengan senyum yang luar biasa. Sementara dia deg-degan mau ngomong apa sama istrinya. Terus istrinya bilang, "Mas, alhamdulillah tadi temenmu sudah sampai di sini." Teman yang mana? Ya itu teman kamu. Itu titip minyak zaitun buat kamu. Tuh sudah ditotor di sana. Ternyata di rumahnya ada orang kirim" Minyak zaitun, dreamnya itu jauh lebih banyak Daripada yang ditumpahkan itu. Dia ngomong, siapa yang ngirim? Tem, katanya teman kamu kok Ngakunya teman kamu, ini katanya buat kamu Dah. ya Ini buat, buat kamu Ceritanya gak usah dilanjutkan Udah mudeng toh Kira-kira nah, yang ngirim siapa itu? <laughs> Nabi Muhammad SAW Karena dia berjuang untuk Rasulullah SAW Maka Rasulullah tidak menyanyiakan Perjuangannya Kasih syafaatnya Allah yang ngirim Allah yang yang ngirim, orang yang membela kekasihnya Allah Maka Allah yang ngirim Alhamdulillah di negara kita kan Tidak pernah atau di, disuruh mencaci Nabi Tidak pernah kan Indonesia, Alhamdulillah nah, Kalau di negara kita ini sudah Mudah kita ini untuk ibadah Makanya jangan sia-siakan kesempatan untuk muji Nabi Di tempat lain itu susah memuji Nabi Di sini muji Nabi gampang Maka ayo kita puji Nabi Muhammad Sallallahu alaihi, alaihi wa sallam kalau ada orang bilang jangan muji-muji Nabi, maka katakan, kalau kamu enggak cinta sama Nabi, ya enggak apa-apa. Kalau saya cinta sama Nabi, maka saya akan puji-puji Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang bilang muji itu muji Allah, gitu kan ya? Nah, Allah saja muji Nabi kok. Ya eh, Allahnya muji Nabi, jadi muji Nabi. Ini bagian dari memuji Allah. Karena Nabi adalah ciptaan Allah yang paling baik, ciptaan Allah yang paling hebat, ciptaan Allah paling sempurna. Jadi kalau kita puji Nabi, berarti kita memuji yang menciptakan Nabi Muhammad S.A.W. Kita memuji Allah Subhanahu Wataala. Contoh kita punya anak, ya, terus anak kita dipuji-puji orang. Yang senang siapa? Kita kan? Anaknya lucunya, anaknya pinternya, mas, anaknya solehnya, itu. Kita senang tak? Senang. Maka Allah senang. Kalau ciptaannya yang paling disayang Allah ini dipuji-puji semua orang. Oh ini Nabi Muhammad ini baik, kemulia, hebat. Allah ya senang toh ya. Allah senang. Nah justru kalau ada orang yang enggak senang Nabi dipuji-puji. Allah akan marah. Kenapa Nabi ku dipuji-puji kamu kok larang-larang? Kenapa Nabi ku dipuji-puji kamu kok mencegah? Loh nanti takut musyrik. Siapa bilang muji Nabi jadi mus musyrik. Tidak ada orang muji Nabi jadi mus musyrik. Lawang muji E, pasangan hidupnya dengan kalimat sungguh tidak ada orang yang lebih hebat dari dirimu. Pus. Padahal ngapusi gitu kan ya? Ternyata itu enggak jadi ma masalah. Enggak jadi masalah toh boleh toh? Lah muji-muji pasangannya, istrinya atau suaminya, boleh enggak? Boleh. Muji anaknya, boleh. Muji orang tuanya, boleh. Enggak ada kekhawatiran musyrik sama sekali. Tapi aneh, begitu muji Nabi kok dibilang Muzliq, lah ini orang-orang aneh Tidak usah nuruti, tidak usah didengarkan de, Kita ikuti uh, ulama yang benar Ulama yang yang genah Yang tidak genah tidak usah di, diikuti Semoga ini manfaat baruka. InsyaAllah rebu depan kita sambung lagi InsyaAllah akan masuk Episode satunya rebu depan Ini tadi sudah ada cerita sedikit ya. nah, Rebu depan kita akan belajar Orang-orang yang jatuh cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi, alaihi wa sallam Episode satu robo depan insyaallah terima kasih wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftaahi baabi rahmatillah adada ma fi ilmil laha wa la tan wa salaaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi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 واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز أن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في الديوان ساداتي واسلبي سبيلا نجاتي في حياتي ومماتي Allahumma inni طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اولياك واسلك بي سبيلا هداك والحقني باصفياك وصلى الله على